m i t r a b i s n i s dari tiga ribu cafe dan restoran yang beroperasi di Bandung baru enam persen yang berizin lengkap. Pengusaha mengeluhkan proses izin yang berbelit-belit dan banyak punglinya. Apa komentar Anda melihat zona m e r a ini? Silahkan 639160 kami b u k a untuk Anda. Dari tiga ribu cafe dan restoran yang beroperasi di Bandung baru enam persen yang berizin lengkap. Pengusaha mengeluhkan proses izin yang berbelit-belit dan banyak p e n g u l i n y a Apa komentar Anda melihat fenomena ini? Inilah bisnis penopinian 6339160. Kami buka untuk Anda. Salam s e j a r h Pak Abdullah. Yo, selamat pagi, Pak Deden. Pa,、uh, pa ya, silakan. Saya kira zaman sekarang ya, bukan masalah、uh, nyogok-menyogok. Siapa yang berkuasa? Siapa yang duduk di dalam instansi itu? Dialah yang makan uang itu semua. Jadi kekuasaan disalahgunakan. Gitu. Jadi masalah suap menyuap itu, biar ganti seribu orang bisa tetap. Pokoknya akan datangnya siapa yang berkuasa? Siapa yang k e r i m a suapan? Begitu. Jadi selama saya berkuasa Saya bikin dari sebanyak mungkin Tapi kita orang lain gitu k e terima kasih para ikan restoran、okay. 633-9160 Bagi Anda mitra bisnis yang ingin berpartisipasi Dalam bisnismen Opinion Dari 3000 cafe dan restoran yang beroperasi Di Bandung, baru 6% yang Berijin lengkap Pengusaha mengeluhkan proses izin yang berbelit-belit dan banyak penglinya. Apa komentar Anda melihat fenomena ini? 633-9160 kami buka untuk Anda. 633-9160. Pak Edi silahkan Pak Edi ya ini memang soal izin juga pengusaha di Bekasi izin udah satu udah setahun gak selesai-selesai sama aja mbak ini ya malu lah Indonesia n i sama Malaysia ya udah ketinggalan 100 tahun kali ya soal-soal begitu disini kita harus n e l a y a n i n pejabat アキエルマカシバニアカネミトラビシらンスラブパティシパシジャラウンドビシメンオペニアン